Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang di mana pun Anda berada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan Aa. Bersih. Alhamdulillah, suaranya kencang-kencang. Udah pada makan ya, Bu ya? <tuh> Mandi Reza. <tuh> Hi. Baik eh, pemirsa dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di studio pagi hari ini kita akan membahas tema ini yang eh, sering terjadi atau sering kita temui sehari-hari bahkan jangan-jangan kita nih ya ada yang eh, mencampur adukan antara hemat sama pelit padahal sifat, eh, dua sifat ini sangat berbeda ya sering disalah artikan eh, pelit sebagai hemat, hemat sebagai pelit nah. Ini berbahaya kalau sampai tercampur aduk pengertiannya. Hemat bagus tapi pelit jangan. Nah, kita akan sama-sama membahas tema tersebut dan kita ikuti tausiah Mama antara hemat dan pelit. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sohbi ajma'in. Hemat atau pelik. Ada orang, kita dalam bayangan kita. Kalau orang hemat itu pasti hidupnya sedih. Hmm. Sengsara, belangsak. Karena semuanya direm, ditekan. Orang berpikir juga kalau orang royal itu bahagia. Senang. Semuanya tercapai. Yang namanya orang hemat memikirkan pengeluaran. Mana kebutuhan, mana keinginan. Beda loh kebutuhan sama keinginan. Saya ambil contoh. Misalnya ibu sudah punya HP. Cuman karena gengsi. Met temen-temen gaul. Met temen-temen ngaji ibu. Biar kelihatan keren Belilah hp yang paling baru. Pada hal yang duluan aja masih bisa dipakai sms. Dipakai teleponan Nah. Itu royal. Kalau orang yang hemat ala. Kenapa sih? Masih bisa dipakai. Kenapa sih? sesuai kebutuhan. Orang yang pelit. Orang yang buat kebutuhan dirinya saja masih ngitung-ngitung. Hmm. Diitung-ngitung. Kalau orang yang hemat, dia dapat gaji 5 juta. Yang 2 juta ditabung deh buat masa depan kalau ada kebutuhan. Hmm. Kalau orang yang pelit, yang koret, tabungnya 4 juta setengah. Hmm. Buat kebutuhan 500 ribu. Kalau orang yang hemat, tahu persis, ini kebutuhan saya makan ini, ini, ini. Tapi dihemat, enggak sampai berlebihan. Kalau orang yang pelit, mendingan nebeng sama orang. Yeah. Yeah. Ada yang begitu. Ada. Yeah. Kedengeran, amung ulang tahun. Neeming makan dong, amung. tidak pernah nyinggung. Nah, itu orang pelit. <tik> Sementara Islam tidak menginginkan kita umatnya. Jadi orang yang pelit, jadi orang yang boros. Tapi di tengah-tengah. Anda lihat Bani Israel 29. Wala ila unukik. Wala tab sudha kullal basti patak uda malumam Jangan kalian simpan tangan kalian di pundak kalian. Saking koret, koret, koretnya. Jangan terlalu menjulurkan tangan. Saking boros, borosnya. Yang menyebabkan kalian terhina dan menyesal. Tuh Quran mengajarkan. Umat Islam jangan koret. Jangan pelit. Jangan boros. Jangan kalian simpan tangan kalian di pundak kalian. Maaf. Kalau orang yang tangannya di pundak mulu. Menjulur ke depan gak? Enggak. Saking koret-koret-koretnya. Saudara datang minta tolong. Enggak. Tetangga datang minta tolong. Enggak dibantuin. Pelit banget. Ini orang terhina. Terkenal tuh, si koret. Kira-kira hmm. ibu mau gak berteman sama yang koret? Enggak. Terhina. Jangan terlalu menjulurkan tangan. Terlalu boros. Ber, ber, ber. Kenapa? Kalau disimpan di kuduk terhina. Kalau terlalu boros nyesal. Pas udah tua kan rezeki gak ada terus. Hmm. Ya Allah coba dulu ya. Bagi banyak kerjeki bikin rumahnya selte, yang boros masalah. Wallahu bathir tabathirah, innal mu kanu yahwana sayatin. Jangan memboros-boroskan harta, yang boroskan harta saudara saudaranya setan. Beda loh. antara hemat sama price. Sambil contoh, sekarang kan banyak banget di pertokoan tuh diskon. Kadang-kadang bukaan jam 10 malam. Jam 11 malam. Aneh buat saya. Jodan diskon Patokwan, Murudul orang pada datang. tahu murudul? Tau. Banyak orang datang pengen diskon. Jodan tahajud mah susah banget ya. <laughs> saya tanya. Banyakan yang datang ke tempat diskon. Banyakan yang datang ke tempat tahajud. Diskon. Berarti ini pengalaman. Kalau misalnya di pertokoan ada diskon kata orang hemat Alhamdulillah emang butuh biarin deh sama fungsinya beli tuh pas tadi di diskon dia gak mikir ah model mah gampang yang penting fungsinya beli deh tuh sepatu beli deh tuh baju gak apa-apa itu hemat karong orang pelit mah ntar aja tuh kan Saudara yang itu sering beli baju. Ntar kalau dia lungsurin, minta. Ada yang begitu di sini? Ada. Koret. Hmm. Koret. Kalau orang yang hemat, misalnya kita makanlah di suatu tempat. Pelayanannya baik. Kita kasih tiplah 20 ribu, 50 ribu. Itu orang hemat. Sesuai dengan pelayanannya mereka berikan ke kita. Kalau orang yang koret, Sama sekali gak pernah ngasih tip sama orang. Contoh, ibu beli perabotan elektronik, beli kulkas misalnya. Taruh deh, emang kondisi kita keuangan gak begitu banyak. Kasih dong hargai orang yang ngangkat-ngangkat walaupun Anda sudah membayar harganya. Kasih kayak 20 ribu, hargai orang ngangkat. Lo jangan ngangkat kagak kuat nenek-nenek. Kasih kayak 20 ribu. 30 ribu, 25 ribu. Wajar kan? Menghargai tenaga orang. Kalau yang pelit, ngapain amat? Kita kan terima di rumah. Mikir coba kalau kita ada di posisi mereka. Tuh, sangat jauh berbeda antara orang hemat dengan orang pelit. Kalau orang hemat selalu berhati-hati dalam pengeluaran. Kalau orang pelit jangan kan nolongin orang lain buat dirinya aja mikir mulu. Orang pelit setiap dapat uang disimpan. Gampang ah makan manumpang. Hmm. Saya tanya ada nggak orang yang punya rumah listriknya nyolok dari luar dari jalanan? Ada nggak? Mana orangnya? Oh. Orang pelit tahu. Kita hidup butuh penerangan nggak? Butuh. Butuh kulkas nggak? Tuh. Butuh AC nggak? Bayar listriknya tahu korek dasar. Orang pelit najarin deh numpang. Apa itu? Anda nggak tahu kalau numpang di jalanan itu nyolok itu nyolong? Nggak berkah loh semua yang dalam diri kita. Hati-hati jangan pelit. Saya perhatikan di masyarakat kita emak-emak pengajian juga banyak yang begitu. Giliran balita, diomongin orang lain, ih, dia mah kuenya gak enak ya. <tuk> ih, dia mah bubur kacang hijau nya begitu kok, beda. <tuk> Kalau saya bikin mah pasti enak. Saya sengajain, bulan besok dia tugas tuh, bikin bubur kacang hijau, makanan buat balita. Eh, giliran dia yang bikin, ya Allah, bolu tipis. Kue bolu bisa buat ngipas. Kenapa? <lis> Cuma orang yang kaya begini giliran ngebungkus kue paling banyak. mana orangnya banyak gue liat tuh mama kayak gitu nggak tahu malu giliran suruh ngumpulin kue sedikit ngeluarinya tempatnya doang yang gede nggak tahu malu saya nggak bercanda gue ngurusin ke pengajian tiap hari. Piduran selesai ngaji, ngebungkus paling banyak. Mikir! Hmm. Itu orang koret, pelit, mikir. Kalau Anda pengen ngebus banyak, buahin kuehnya banyak pengajian, oke? Okay. Boleh jadi orang hemat, tapi tidak boleh jadi orang oh, pelit. Baik, kita lihat tahun Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Antara hemat dan pelit. Kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bagaimana kata Jabila menghilangkan sifat pelit? Buang! Pelit itu perbuatan setan, koret, kedekut, kikir. Tuh lihat tuh Al-Baqarah 268.